Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wamay yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا قد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن rahimaniyahallahu wa iyyakum Kita lanjutkan pelajaran kita kita tauhid masih pada bab minas syirki dubsul halqah wal khait wa nahwihi ma bala auzafih Al-Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Imran ibn Hussein Radiyallahu anhu Al-Nabiya An sallallahu alaihi wasallam Ra'a rajulan Fi yadihi halqatun min sufr Faqala ma hadihi Qala minal wahina Faqala Inzi'ha Fa inna halata ziduka illa wahana, fa inna kalau mutta wahiyaaalika maaflah ta abada. Rawahu Ahmad bishanadin labak sabihii. Dari Imran bin Hussein radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi saw melihat seseorang di tangannya terdapat gelang minshver dari kuningan. Faqala ma hadhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi bertanya, "Apa ini?" Qalaminal Wahinah. Yaitu dia memakainya min al-wahinah karena min di sini maknanya tahlil. Penyakit al-wahinah. Ya, al-wahinah ini nama penyakit. Faqala Inzih lepaskan gelangnya gelang tersebut. Fa inna halat aziduka ilawahna karena dia tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan saja. Fa inna kalau mutta wahiyalai kama aflah taabada. Dan engkau seandainya engkau mati dan gelang tersebut masih engkau pakai, engkau tidak akan beruntung selamanya. Hadis ini dirahirkan oleh imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada tangan seseorang dan dia disebutkan namanya ya siapa seseorang ini ya dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ sifatnya adalah teguran ya atau ada dari para sahabat yang melakukan Ya, kesalahan banyak kita dapatkan namanya tidak disebutkan. Ya. Dan yang penting adalah maksudnya di sini. Apa yang menjadi permasalahannya, itu yang menjadi iktibar kita. Tapi Syekh Ibnu Sa'imin menyebutkan bahwasanya disebutkan dalam uraid yang lain bahwasanya yang ini justru terjadi pada Imran bin Husain itu sendiri. Ya, beliau yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika itu melihat Ya seorang yang memakai halqa gelang yang terbuat dari kuningan maka beliau bertanya Ya kenapa dia memakai gelang tersebut Ya di sini juga kata Syekh Ibnu Saiin rahimahullah Anahuyan bagi liman arada inkarol mungkar anias ala awalan anilhal. Semestinya bagi seorang yang ingin mengingkari suatu kemungkaran, dia bertanya terlebih dahulu tentang keadaan wakilnya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Beliau ya, tidak langsung menyalahkan orang tersebut Tapi beliau tanya terlebih dahulu Kenapa engkau memakai itu? Ya, Apa ini? Qad ya. yadhunnu ma laisa bimungkar-mungkaran karena bisa jadi dia menyangka sesuatu yang bukan suatu kemungkaran, dia sangka itu kemungkaran ya karena itu perlu atasabut ya perlu atasabut pastikan dulu ya jangan-jangan kita yang salah jangan-jangan itu hanya persangkaan kita ya ketika Orang tersebut menjawab Minal wahina ya, Dia memakai gelang tersebut Dikarenakan Al wahina No'ud minal ma'rad yusibu liat Kata saya salallahu ha'udzan ya, Salah satu jenis penyakit yang Menimpa tangan Barulah situ Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melakukan ingkarul munkar. Ya. Kalau di sini saya saya mengatakan al wahinah hiya maradun yuhinul insana wa yud'ifuh. Marad penyakit yang menjadikan seseorang itu menjadi lemah. Waktu aku nu fikir semikul lihi waktu aku nu fiba dil aldo Bisa pada seluruh jasadnya atau sebagian anggota tubuhnya. Ya dari namanya aluahan, memang wahan maknanya lemah. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya menegur. Orang tersebut inzihah ya lepaskan, lepaskan karena dia tidak akan menambahkan kecuali kelemahan ya bukan justru menyembuhkan bahkan justru akan memperlemah. Ya, dan sebab lemahnya nanti akan disebutkan. Ya. Begitu juga. Di sini terdapat hendaknya seorang itu berusaha untuk izalatul mungkar, menghilangkan kemungkaran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Untuk melepaskan ya, Orang tersebut melepaskan Gelang yang dia pakai Dan dia yakini bisa membantu dia menyembuhkan Penyakit yang dia derita Dan beliau juga sebutkan sebabnya Fa'innaka la taziruka illa wahna Ya, itu tidak akan menambah kecuali kelemahan. Ya. Kelemahan terutama dari sisi jiwanya. Ya, bertambah lemah dia. Kenapa? Sebagaimana pernah kita sebutkan, seorang yang demikian ya taalluqnya dengan apa? Taalluq hatinya itu bergantungnya bukan kepada Allah, tapi kepada benda tersebut. Ya. Ketika bendanya jimatnya gelangnya dilepaskan. Ya, apa yang terjadi? Lemah dia. Ya. Dia hanya merasa kuat ketika dia memakai gelang tersebut. Tetapi begitu gelangnya dilepas Ketika dia masih memiliki keyakinan bahwasanya gelang itu bermanfaat demikian, lemah dia. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Lataziduka ilawahna. Orang yang bergantung terhadap benda-benda seperti ini adalah orang yang lemah. Ya, lemah hatinya, bergantung kepada benda. Yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat Tidak bisa mencegah mazharat Ya Fa'inna kalau muta'umitta wahya'alaika ma'aflah ta'abada Karena benda itu masih ada padamu Engkau mati dalam keadaan demikian Engkau tidak akan beruntung selamanya Ya Kita kembali kepada Kenapa demikian? Karena Tidak ada kaitannya Gelang yang dipakai oleh orang tersebut Tidak bisa menjadi sebab Tidak sebab syari dan juga tidak sebab Kauni ya Ingat ya kita sudah menjelaskan tentang Dua sebab ini ya bahwasanya sebab itu ada dua sebab syar'i dan sebab kauni qadari ya sebab syar'i ketika itu ada nas bahwasanya itu adalah sebab dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita yakini itu sebagai sebab yang kedua ketika secara kauni qadari ada hukum sebab akibat antara yang Uh, sebab dengan akibatnya Betul-betul ada Taksir pengaruh yang jelas yang nyata Bukan pengaruh yang sifatnya Hanya uh, Apa istilahnya kemarin Sugesti Ya yeah, bukan Ya yeah. Nah ini Kembali kepada nanti kita Hukumnya nanti Ya yeah. apalagi di sini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu bukan sebab. Ya. Itu bukan sebab sama sekali. Ya. Beliau mengatakan la muta wa hiya ta'abada. Menunjukkan bahwasanya itu bukan sebab, la sebab nas syar'i wala sebab kauni. Ya. Lalu apakah ini termasuk dari syirik asghar atau syirik akbar Kembali kepada tafsil Yang sudah kita jelaskan sebelumnya Kalau dia meyakini Bahwasanya gelangnya, gelangnya itulah Yang menyembuhkan dia ya Maka dia telah terjatuh pada syirik akbar Tapi kalau dia meyakini hanya sebagai sebab saja ia terjadi pada syirik asgar karena pada hakikatnya benda tersebut bukanlah bukanlah sebab qala walahu an ugbata ibnu amirin marfuan man taallaqata mimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada' Allahu lahu Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu ya artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa mimatan ya Udah jelas Tamimah ya, Kalau diterjemahkan Jimat At-tamimah kharazatun kanatil Arab Yuk tu'allikuha ala awladihim Yattaquna biha al-ain Khazar itu seperti manik ya Yang digantungkan Untuk menjaga dari ain sama zib jimat juga namanya. Mantah Allah kota menggantungkan jimat tamimah, ya atau dia yang memakai atau dia pakaikan kepada selain dia, kepada anaknya, pada kendaraannya kepada yang lainnya. Fala atammallahu Ya. Semoga Allah tidak menyempurnakan untuknya. Wa man ta'allaqa wada'atan Dan barang siapa yang menggantung wada'ah Al wada'ah syai'un yukhraju minal bahr yush Yushbihu as-sadaf yataquna bi Ya, yang dikeluarkan dari laut seperti kerang untuk menjaga diri dari air Apa terjemahnya itu? Hah? Yang buat terjemahan mari kita lihat hati. Ya, Balu buka ya mana ngapalin ini. Ya. saya oh, lihat apa terjemahannya yang lain coba cek Sesuatu yang dikeluarkan dari laut para <guruh> siapa yang menggantungkan wadah juga di sini tidak dijemukan ya intinya sesuatu yang dikeluarkan dari laut yang menyerupai kerang ya, menjaga diri dari air ya Fala wa Allahulah yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia di dalam ketenangan. Ya. Ini sama menggantungkan sesuatu apapun bentuknya ya. Bukan sebagai sebab syar'i bukan sebagai sebab kauni apakah bentuknya e, kalung gelang ya manik-manik ya atau tadi yang wadaah tadi ya untuk mengangkat bala atau menepis bala Semuanya terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mendoakan kejelekan bagi orang yang memakainya atau menggantungkannya. Atau bahkan di sini bukan sebagai doa. Ada kemungkinan bisa doa, bisa khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Tsaimin rahimahullahu taala. Perkataan beliau fala atmallahu la Ya ini khobar kalau secara siaknya, ya kalau dalam bahasa Arab ini adalah bentuk khobar mengkhobarkan sesuatu bukan insya, tetapi ya sering yang seperti ini maknanya sebagai doa. Ya apapun itu, apakah dia sebagai khobar atau dia sebagai doa? semuanya adalah ya mafsadah bagi orang yang menggantungkan tamimah atau wadaah tadi. Kalau dia sebagai khabar berarti kita katakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya seseorang yang menggantung tamimah Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ya kalau dia bermaksud untuk mencegah air bermaksud untuk menolak balat justru yang terjadi sebaliknya untuk dirinya mafsadat untuk dirinya ini khobar kalau kita maknakan khobar atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dia tidak menjadikan ketenangan untuk dirinya balasannya atau kita katakan ini doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak menyempurnakan urusannya semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan ketenangan untuk dirinya ya apakah itu khobar khobarnya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khobar yang benar Kalaupun kita katakan itu doa, yang berdoa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdoa, doa kebaikan atau kejelekan, kejelekan bagi orang yang memakai demikian ini. Ya, maka hati-hati. Ya, wafiriyawaitir. Manta'allaqata mimatan faqad asyraq. Ini lebih jelas lagi. Ya, barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, syirik ak akbar atau syirik asgar tafsilnya perinciannya sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Kenapa syirik? Karena dia tidak lepas dari kedua dua keadaan. Ya, apakah dia meyakini bahwasannya tamimah itu ya, ia memberikan kemanfaatan secara langsung atau ya, yang menolak balak untuk dirinya atau yang mengangkat balak dari dirinya. Keadaan kedua dia meyakini meyakini meyakin, meyakininya sebagai sebab dalam keadaan dia bukan sebab Antara dua kemungkinan itu Ya Kalau dia meyakini yang pertama Sudah kita jelaskan Dia terjatuh pertama pada syirik rububiyah Ketika dia meyakini ada selain Allah SWT Yang bisa memberikan manfaat untuknya Ya secara langsung Bukan sebagai sebab Ya, yeah. meyakini ada selain Allah Swt yang bisa mengangkat balak dari dirinya. Syirik firbudiyah dan bisa terjatuh pada syirik fil uluhiyah. Kenapa? Karena ketergantungan hatinya kepada selain Allah. Ektematnya. Penyandaran dia bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan kepada jimat yang dia pakai Atau dia gantungkan kepada Orang lain Atau yang kedua Dia yakini itu sebagai sebab Ya dan sekali lagi Kita ingatkan Ya banyak orang yang Tidak paham pada nomor dua ini Ya Karena kalau dikatakan ya bahwasanya memakai jimat itu adalah kesyirikan, dia akan menyangkal. Ya, menyangkal bukan menyangkal jimatnya tapi menyangkal bahwasanya niat dia adalah meyakini itu sebagai bab ikhtiar saja. Bab sebab saja dia melakukan usaha Ya. ya antum silakan kalau antum ketemu orang-orang yang seperti ini ya tembak aja langsung wah ini syirik oh pas kalau dia e, memang nggak paham dari awal ya dia mungkin mengingkari dikesirikan tapi kalau dia paham nggak saya nggak meyakini ini e, bawasanya ini yang menyembuhkan ini tapi ini kita kan manusia kita berusaha kita bla bla bla bla bla ya kita katakan bahwasannya ya betul bahwasannya kita sebagai manusia berusaha kita sebagai manusia menjalankan sebab tapi sebab ya tidak semua yang semua itu bisa menjadi sebab ya tidak semua itu bisa menjadi sebab apa kaitannya sekarang ya kita menggantungkan jimat ini kemudian penyakitnya hilang apa kaitannya secara syari tidak ada, ya secara kau niko apa sekarang hukum sebab akibatnya ada nggak kira-kira? Ya. Kalau ada hukum sebab akibatnya, ya berpengaruh secara langsung ya. mungkin kita katakan, tapi apa sekarang? Apa kaitannya seorang, ya menggantungkan Ya manik, misalnya, leher anaknya, ya mencegah dia dari penyakit, misalnya. Apa hubung hubungan sebab akibatnya? Apa penjelasan ilmiahnya? Gak bisa, ya sudah jangan kalau begitu. Ya tidak semua yang dikatakan orang sebagai sebab pada hakikatnya dia sebab bisa jadi itu hanya karangan saja. Ketika itu ya kita jauhi. Ya. Ini kaedah yang akan membantu kita ya, dalam semua kehidupan. Ini sebab benar tak? Ya, karena ketika seorang itu, ya istilahnya, ya seorang yang kalau dia dalam keadaan darurat, ya dia akan melakukan apa saja dalam perkara hal yang bahkan tidak masuk akal sama sekali ya orang yang sedang hanyut terbawa arus apapun akan dipegangnya nah, itu kan kayak gitu ya rumput pun dipegangnya dalam keadaan dia tahu rumput itu dia akan menahan dirinya nah kita hati-hati seperti ini ya sebab-sebab hal-hal yang digantungkan seperti ini Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Kalau wali wali beni Abi Hatim an Khodayfa dari Ibn Abi Hatim dari Khodayfa, ya Ibnul Yaman, hadir Allah Taala an Nahura arajulan fiadihi haid. Dia melihat seorang di tangannya ada benang. Minal humma Ya, dililit diikatkan benang tersebut karena untuk ya, Mengangkat penyakit humma demam faqatahu maka beliau memutuskan benang tersebut wa tala qawlahu wa mayu'minu aksaruhum billahi il billahi illa wa dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Kecuali mereka dalam keadaan melakukan kesirikan. Taib sahihnya sama di sini, ya yaitu ya sahabah, sahabbi. Khodir ibnu Lia man radiallahu ta'ala ketika melihat ini beliau melakukan ya inkarul munkar. Karena ini adalah sekali lagi perkara yang tidak bermanfaat ya mengantarkan pelakunya kepada kecelakaan, kebinasaan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang digantung itu bukan manik-manik bukan gelang kuningan bukan tapi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ingat bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Ya. Kalau manik-manik tadi makhluk. Kalau kuningan makhluk, kalau benang makhluk. Tapi ini kalamullah, ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana kira-kira? Nah, insyaallah ini akan ada perinciannya. Ya. Akan ada perinciannya pada bab yang berikutnya insyaallah. Ya. Yang seperti ini tidak akan apa namanya ditinggalkan oleh para ulama dalam pembahasannya yang intinya dari dua pendapat yang ada maka yang lebih kuat adalah yang lebih baik kita meninggalkannya karena beberapa alasan diantaranya satu darah kita menutup celah untuk kepada yang lebih ya lebih berbahaya ya yang kedua Terjadi dikhawatirkan Imtihanun Quran ya Perendahan terhadap Al-Quran ya Seorang yang membawa Atau menggantungkan Ayat-ayat Al-Quran ya, Dilipat digantungkan di leher anaknya Atau dirinya Leher anaknya misalnya Anaknya keluar uh, Liurnya, ingusnya Terkena ayat Atau dibawa ke kamar Madinah Ini kan imtihanun Quran Ya Merendahkan terhadap Al-Quran Ya intinya demikian Nanti insyaallah kita akan jelaskan Secara rinci pada bab yang berikutnya Wallahu Kita selesai dari pembahasan Tinggal masuk kepada Al-Masail Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh